<tuk> <tuk> Lanjut <Langsung> aja ini <tuk> dia Reza lawan Sewu dengan Terlena <tuk> Neo Spectre Neo Reko iso I yeah. Kamo ga nyanyi to deg Sungguh, juga. Suku, aku bahagia. <laughs> Umat.